Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah. Wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila ridwanih. Allahumma salli alihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keluarga sakinah ya. Karena asukun as atau sakinah dalam keluarga dituntut dalam syariat sebagaimana ayat yang sering kita dengar wa min ayatihi an khalaqala lakum min anfusikum azwajen litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri bagi kalian litaskunu ilaiha agar kalian merasa tenteram dengan istri-istri kalian. Jadi sakinah, mawaddah dan rahmah itu dituntut dalam membangun sebuah keluarga, rumah tangga jika di dalamnya berisi sakinah, kemudian mawaddah, rasa cinta dan rahmat kasih sayang, maka itu adalah surga dunia, adalah surga dunia. Tetapi kalau Ternyata kehidupan rumah tangga jauh dari sakinah. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Tidak ada rahmat, tidak ada cinta kasih antara suami dan istri. Maka ini adalah, kalau boleh saya katakan, neraka dunia. ya Penderitaan bagi seorang istri yang berkepanjangan, dan penderitaan yang berkepanjangan bagi seorang suami. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus berjuang. ya Untuk bisa mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kita. Ayat-ayat dalam Al-Quran, tentang sakinah banyak sampai para ulama menyebutkan ada sekitar 8 ayat tentang sakinah Allah turunkan dalam Al-Qur'an dan semuanya menunjukkan bahwasanya sakinah itu ketentraman, ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya telah menurunkan ketenangan sakinah terhadap orang-orang beriman agar bertambah keimanan mereka. Dalam ayat yang lain fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin, maka Allah turunkan sakinah, ketenteraman, ketenangan terhadap rasulnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang beriman. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yabi'unaka tahtas syajarah fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim. Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang membaiat nabi di bawah sebuah pohon Allah mengetahui keikhlasan hati mereka fa anzala sakinata alaihim wa athabahum fatan qariba maka Allah turunkan sakinah kepada hati-hati mereka. Jadi ini semua dalil bahwa sakinah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman, ketenangan dalam rumah tangga itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pertama agar kita bisa meraih ketentraman dalam kehidupan rumah tangga tidak ada cara yang kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para salaf dahulu mereka kalau bertemu mereka saling berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama tatkala bersendirian. Tatkala bersendirian, tatkala tidak ada orang bersama kita. Apa kata Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari? Beliau berkata, "Kanatil ulama idzal taqau tawasau bi hadhihi al-kalimat." وَإِذَا غَبُوا كَتَبَ بِهَا بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضٍ Dahulu para ulama, kalau mereka bertemu, mereka selalu saling mewasiatkan diantara mereka tentang nasihat-nasihat ini. وَإِذَا غَبُوا, kalau ternyata mereka tidak bertemu, كَتَبَ بِهَا بَعْضٌ إِلَىٰ بَعْضٍ ternyata mereka tuliskan diantara mereka. Kalau mereka bertemu, mereka saling mengingatkan tentang nasihat ini. Kalau mereka tidak bertemu, maka mereka menulis surat satu dengan yang lainnya. Apa isinya syair tersebut? Man aslahaha sariratahu aslahullahu ala niyatahu. Barang siapa yang perbaiki sarirahnya yaitu tatkala rahasia dia, kesendirian dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang orang tidak melihatnya, maka Allah akan perbaiki alaniahnya, yang nampaknya juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang ternyata zahirnya bermasalah, Allah bongkar aib-aibnya, bisa jadi memang sarirahnya bermasalah. Memang hubungan dia dengan Allah tatkala dia bersendirian itu bermasalah sehingga Allah bongkar sebagian apa? aib-aibnya. Wa man asliha baina ma bainahu wa baina Allah kafahullahu ma baina baina an-nas. Barang siapa yang perbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan manusia, ya. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang perhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan perhatikan urusan dunianya. Disini yang perlu kita perhatikan Man aslaha sarilatahu Wa man aslaha ma bain, bain Allah Barang siang perbaiki urusan rahasianya Antara dia dengan Allah, terkali bersendirian Barang siang perbaiki hubungan dia dengan Allah Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia Ini poin yang sangat penting Bisa jadi hubungan kita dengan istri kita tidak baik Renggang, ya bermasalah terus Karena hubungan kita dengan Allah tidak beres Hubungan kita dengan Allah tidak, tidak beres Bisa jadi hubungan kita dengan suami kita pun demikian hubungan yang buruk, penderitaan yang berterus-menerus yang berkelanjutan. Kenapa? Karena sang istri, hubungannya dengan Allah buruk. Hubungannya dengan Allah buruk. Kalau kita ingin dicintai oleh istri kita, kalau kita ingin dicintai oleh suami kita, yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam ayatnya, nya "Wa allafa baina qulubihim. "Kalau anfakta ma fil ardhi jami'an, ma allafta baina qulubi, walakin Allah dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan harta ya seluruh yang ada di semuka bumi ini kau tidak bisa menggabungkan hati-hati mereka, tetapi Allah yang menggabungkan hati-hati mereka. Bisa jadi ya setelah menjalani rumah tangga yang panjang tiba-tiba kita enggak suka sama istri kita. Bisa jadi setelah mengalami perjalanan rumah tangga yang panjang bertahun-tahun puluhan tahun tiba-tiba istri kita benci dengan kita. Yang mengatur hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kelanggengan ya. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di zaman yang banyak maksiat yang bisa kita lakukan tatkala kita bersendirian. Kita punya teman yang sangat berbahaya, bermanfaat tapi bahaya yang juga banyak yaitu HP. HP ini ya sangat berbahaya kalau seorang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan melihat hal-hal yang haram. Ya bisa jadi dia duduk berjam-jam melihat hal yang haram, ya sebagian orang hobi ya atau dia mencicil setiap hari 10 menit lihat yang haram ya mencicil nanti lihat lagi, nanti lihat lagi pagi 10 menit, sore 10 menit lihat laki-laki melihat gambar-gambar wanita yang haram baginya melihat film-film yang tidak boleh dia tonton seharusnya atau melihat sinetron-sinetron yang tidak boleh dia lihat harusnya wanita pun demikian, lihat film-film yang tidak pantas untuk dilihat Ya, film India ya, film Korea sekarang apa? <laughs> film macam-macam ya. Dia tiap hari lihat seperti itu. Terus bagaimana mau bahagia dalam kehidupan rumah tangganya? Sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mungkin Allah tidak turunkan sakinah bagi bagi kita. Maka yang pertama ini suatu yang harus kita perhatikan kalau ingin bahagia, ya ikhwan, akhwat. Ya. Harus bertakwa kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin seorang bertakwa, dia akan semakin bahagia. Semakin orang jauh dari Allah, dia semakin tidak bahagia. Meskipun zuhirnya seakan-akan dia bahagia. Tetapi pasti ada kesengsaraan dalam hatinya. Kata Allah SWT, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْدَنْكَ Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, فَإِنَّ لَهُ مَأِيْشَةً ضَنْكَ Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sesak. Kehidupan yang menderita. Meskipun dipenuhi dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah. ya Tetapi Allah akan berikan kepada dia مَأِيْشَةً ضَنْكَ Kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Ya. Sementara ada sebagainya orang yang mungkin hidup sederhana, miskin, rumah juga kecil. ya Mungkin dia juga punya utang ya Tetapi dia hidup tenang. Hidup bahagia. Kita lihat senyuman terpancar dari wajahnya. Padahal dia punya masalah banyak tapi dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan bahagia, masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda dengan anak anak dengan istrinya. Kenapa? Rahasnya ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat, Bapak -bapa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin bahagia, ingin dicintai oleh istri, ingin dicintai oleh suami, ingin ada mawaddah dan rahmah, ingin ada sakinah, maka bertakwa kepada Allah dan minta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Saib ini pertama yang eh, mungkin seorang hendaknya perhatikan, ya jika ingin membangun rumah tangga yang sakinah ya, antara suami dan istri. Kemudian perkara kedua yang harus kita perhatikan, kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus yakin bahwasanya di antara orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Orang yang berhak, yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita, istri kita atau suami-suami kita. Lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Adapun lelaki terhadap istri, ya maka telah datang dalil umum yang menegaskan akan hal ini. yaitu Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa anah khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian Di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hadis, saya harap bapak-bapak hafal hadis ini. Ibu-ibu juga kalau bapak, -bapak lupa ingatkan hadis ini. Sebaik-baik orang di sisi Allah adalah yang terbaik bagi siapa? Istrinya ya. Mungkin ibu, -ibu sudah hafal. Bapak-bapak yang sering lupa ya. <laughs> ya. Hafal ingat, ini ini barometer yang sudah digariskan oleh Nabi Muhammad. Bahwa manusia terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Ternyata e, bermuamalah rumah tangga ini membuka pintu besar untuk masuk dalam surga. Kita terkadang memikirkan masuk surga, salat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar. Ada pintu surga yang sebenarnya luar biasa. Justru itu pahalanya sangat banyak. Yaitu bermuamalah dengan istri dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena durasi... Durasi kita bersedega tidak lama, durasi kita salat tidak lama. Durasi kita puasa mungkin tidak lama, kita enggak mungkin puasa tiap hari. Tapi durasi kita untuk bermuamalah dengan istri lama atau tidak? Lama. Antum sehari ketemu istri berapa jam? Satu jam Ustad. Ini ngapain aja satu jam? <laughs> Kemana aja 23 jam? <laughs> Coba. Ya. Ketemu istri durasinya tiap hari lama. Ini menunjukkan kalau kita benar-benar pandai dalam mengatur muamalah kita dengan istri, berarti argo pahala jalannya jalan banyak, argo pahala jalan terus maka jangan antum melalaikan Nabi sudah menegaskan, sebaik baik lelaki adalah yang terbaik bagi apa? istrinya, Nabi menegaskan aku suami yang terbaik ya, ya. apalagi kalau antum pengangguran ya tentu banyak lagi waktunya sama istrinya kita bekerja 8 jam 10 jam pulang kita ketemu istri ketemu istri, tidur dengan istri pagi-pagi ketemu istri ya lalu kita pandai mengolak, mengatur Mu'amala kita istri, maka argo pahala jalan jalan terus. Ini dalil bahwasanya. Yang terbaik, orang terbaik yang harus kita baiki diantaranya adalah istri-istri kita. Istri kita. Oleh karennya, kalau Antum berpikir ingin memberi hadiah kepada teman, maka hadiah kepada istri lebih utama. Kalau Antum berpikir ingin membahagiakan tetangga, istri lebih utama untuk Antum, bahagiakan. Seperti itu. Kalau antum muda memaafkan orang lain mencaci maki antum, antum muda maafkan teman di kantor, antum maafkan, maka istri libu utama untuk antum maafkan. Ya. Oleh karena datang dalam hadis tadi secara detail. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfaktahu ala miskin, wa dinaron anfaktahu fi raqabah, wa dinaron anfaktahu fi sabilillah, wa dinaron anfakta ala ahlik." Adzamuha ajran indallahi allazi anfaqtahu ala ahli kata nabi sallallahu alaihi wasallam sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk apa istrimu ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada keluarga lebih utama ya makanya kalau Anda tatkala telepon memilih kata-kata yang baik sama kawan mengucapkan kata-kata bercanda, menyenangkan kawan kenapa tidak bercanda dengan istri bercanda dengan kawan mungkin dapat pahala dengan istri pahala lebih lebih besar kalau anda betah ngobrol sama kawan cerita sana sini, ngelur ngidul ya sama istri harusnya juga betah ng ngobrol ya ngelur ngidul sama apa? ngetan sama ngetan sama apa? Mulane, kalau sama kawan ngalor ngidul, ente ngalor ngidul ngetan mulon. <ganti> sama istri. <ganti> Lebih utama untuk ngobrol sama istri. Ya. Bukankah saya sampaikan bagaimana hadis Nabi, ya, Rasulullah sallallahu ngobrol bersama istrinya. Ya. Bitu indakhalat i Maimunah Nabi sallallahu saatan tsumma Kala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu lalu beliau tidur. Hadis ini dibawakan lima mukhad dalam bab ya As-samar fil ilm, bab tentang begadang karena ilmu. Padahal hadisnya tentang obrolan suami istri. Ini dijadikan dalil kata Ibnu Hajar bahwasanya sebagaimana seorang begadang karena baca hadis, karena baca Quran, karena ikut pengajian dapat ilmu, seorang begadang karena ngobrol sama istrinya juga dapat dapat pahala. Sebagaimana orang begadang baca hadis, ya, mendengarkan pengajian, muzakara ilmu berdiskusi, berdialog tentang masalah agama dia dapat pahala, maka dia diskusi sama istrinya, ngobrol dengan istrinya juga dapat pahala jadi hendaknya kita rubah ubah mensat, cara kita berpikir bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki, diantaranya adalah istri, istri kita apalagi jasanya banyak sama kita diantaranya jasa yang besar adalah dia yang melahirkan anak-anak kita dia yang mengursa anak kita, dia yang merawat anak-anak kita ya, kalau antum sakit, siapa yang merawat? istri atau pembantu, ayo ngaku aja istri atau pembantu yang, <laughs> yang ngurus istri ya. terus antum campakan, antum hinakan kalau ngobrol gak pilih kata-kata tidak memperhatikan perasaannya ya antum di luar seperti kelinci yang begitu lembut pulang seperti singa yang begitu garang baik jadi orang yang paling utama yang kita baiki adalah istri kita, sehingga la kita bermu'amalah, kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwa se ini ada pahalanya. Ini antara suami kepada istri Mikian juga istri kepada suami. Hadis yang masyur, dimana Nabi SAW, waktu bertemu dengan seorang wanita, Nabi bertanya, Adhatu ba'alin anti, kau punya suami? Kata sang wanita, Iya Rasulullah, bagaimana sikapmu dengan suamimu? Kata dia, aku bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suamiku. Maka Nabi SAW berkata, Ya. Lihatlah bagaimana Kedudukanmu di hati suamimu Sungguhnya suami itu surgamu atau Nerakamu surgamu atau nerakamu Ini camkan ibu-ibu Di antara Hal yang paling memudahkan Seorang wanita masuk surga atau masuk neraka Adalah mu'amala dia terhadap apa? Suaminya Terlebih lagi para ulama menjelaskan Setelah seorang wanita Menikah dengan seorang laki, maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya, Jadi ini dijelaskan oleh para ulama bukan ada yang protes, Ustaz bagaimana ibu yang merawat saya, ibu yang mengandung saya bapak saya yang cari nafkah, kok setelah menikah bisa berubah yang lebih utama adalah suami, kita bilang ini aturan syariat aturan syariat syariat memandang bahwasanya kepatuhan istri terhadap suami ini sangat berpengaruh dalam keharumanisan rumah tangga Sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ajal, generasi-generasi yang hebat. tatkala wanita patuh kepada suaminya yang soleh. Ya. Ini pengaruhnya luar biasa. Lagi pula, benar, ibu dan ayah anti, bersusah payah untuk merawat anti. Tapi anti hidup sama ayah dan ibu berapa tahun? Tantala hidup 20 tahun, 30 tahun. Ya. Ada yang 40 tahun ya. Perawan tua ada ya. Tapi rata-rata wanita apa? nikah umur 20-25 30 sudah mulai jarang yang nengok ya <laughs> biasanya 20-23-25 diambil orang, jadi anti hidup sama sama bapak dan ibu 25 tahun, terus sama suami bisa lebih daripada itu bisa lebih daripada itu, maka wajar jika kemudian syariat memandang bahwasnya ketaatan kepada suami, lebih utama daripada ketaatan kepada ayah dan ibu anti, setelah anti menikah dan ada maslat-maslat syariat maka antya harus menerima ini aturan syariat makanya kata Nabi SAW لَوْ كُنْتُ أَمِرُونَ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِهُوَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْعَةَ أَنْتَسْجُدَ لِزَوْجِهَا kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya taat kepada suami ya suami itu pintu surga sekaligus pintu neraka jahannam hati-hati kalau -hati. ternyata seorang wanita tidak pandai dengan suaminya selalu menyakiti hati suaminya tidak menghormati suaminya tidak pernah berkata-kata lembut kepada suaminya maka ini bencana baginya bencana baginya selalu mengeluh selalu menuntut, ini bencana baginya di akhirat makanya Rasulullah SAW berkata tatkala salat id ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa'innakuna akhtar hatta bijahannam wahai para wanita bersedekala, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak ditanya, lima ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah Kata Nabi li'annakuna takfurnal asyir. Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suamihim. Watuksirnal la'na. Kalian suka mengumpat. Watuksirnal syaka. Kalian suka mengeluh. Ini para wanita. Suaminya pulang, sudah kerja keras dari pagi sampai sore. Pulang, cuma bawa uang sedikit, marah-marah. Benar-benar itu perkataan ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditinju, itu itu. Benar itu. Benar, banyak orang menderita seperti itu ya. Ya. Banyak lelaki yang menderita. Sampai saya pernah lihat ada tulisan di trek jauh-jauh dicari-cari, pulang-pulang diomelin. <laughs> Kasihan itu supir trek. <laughs> Bayangkan dia sudah seperti sampai ngantuk-ngantuk minum minuman yang supaya enggak ngantuk-ngantuk, saya pulang di rumah diomelin sama istrinya. Ya. Ada seorang supir cerita sama bosnya, bosnya kawan saya. "Pak, saya ini pulang ya, saya kemarin kasih orang apa namanya tukang parkir cuma 10.000 didoain, banyak oleh tukang parkir makasih pak haji, makasih <laughs> padahal belum haji mungkin, begitu saya pulang ke rumah istri saya kasih 50.000, kok cuma segini, kok cuma segini, <tuh> subhanallah mana doanya, gak ada terima kasih gak ada syukron gak ada apa semua tidak bersyukur kepada suami, ya kalau suami mungkin tidur aja ya bolehlah, ya. anti ngomelin suami, ya tapi suami kerja jelas, dia berkeringat keluar dari pagi pulang sore mungkin diomilin sama orang diomilin sama bos pulang-pulang dia mengharapkan ya sambutan dari istrinya yang luar biasa ternyata diomilin sama istrinya ini perempuan penghuni neraka jahanam seperti itu penghuni neraka jahanam betapa banyak wanita kalau berbicara sama laki-laki lain Masya Allah begitu lembutnya begitu halusnya dengan wajah bersiri seri begitu sama suaminya perkataannya tidak ada penghormatan sama sama sekali Mas, ceboin anak-anak, mas. Mas, gorengkan telur. Mas, cuci pakaian. Masya Allah. Masnya dianggap membantu ya. Nge, nge. Apalagi masnya sangat sayang kepada istrinya. Jadi bulan-bulanan. Jadi, sebagian istri kalau suaminya bantu sebagian, kesempatan untuk diperintah terus-menerus. Ini tidak diperbolehkan. Kata-kata kasar. saya begitu istrinya kalau... Telepon Grab atau Gojek pesan sesuatu. Gojek iya bisa pesan makan ini mas. Ini lembut sekali sama Gojek. <laughs> Luar biasa. <laughs> Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan. Mas, baksonya mas. Tambahin pentolnya mas ya. Sausnya mas ya. Gak ada bilang mas, baksonya mas. Gak ada. Suaminya dia kasari tukang bakso dia. Lembutin. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. <laughs> karena harus kita buat berubah mindset kita, orang yang paling utama untuk seorang wanita baiknya adalah apa? suaminya, bagaimana tidak baik, ini kunci surga dan neraka di suaminya ibu-ibu kalau ingin mau surga bahagiakan suami, berusaha untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya susah ustad, berat ustad, itulah cobaan hidup sebagaimana suami anti dicoba dengan kerja diomelin sama orang, keluar pagi pulang malam, berjalan dengan apalagi naik motor dengan asap kendaraan yang luar biasa, ngantuk-kantuk ditahan. Ya. Sampai terkadang salat ditunda-tunda. Sampai apa namanya? lembur-lembur segala, subhanallah. Bulan Ramadan lembur, coba. Dia berjuang, itu ujian hidupnya. Anti juga punya ujian hidup. Bagaimana melayani suami, bagaimana menyenangkan apa? suami, bagaimana mengurus anak-anak. Kalau ingin sakinah, maka harus dalam benak anti bahwasanya Suami adalah orang yang paling utama untuk saya baiki. Orang yang paling utama untuk saya lembuti. Orang yang paling utama untuk saya pilih kata-kata tatkala bertutur kata dengannya. Orang yang paling utama kalau dia aja ngobrol, saya harus segera memperhatikan. Dikarenya musibah kalau seorang wanita sudah pegang HP-nya, suaminya panggil, sayang! Nah, sudah, HP terus. Ya, lihat gini gambar apa? sepatu, sepatu bagus <tik> <tik> repot gambar tas semuanya apalagi sekarang online semua, mumpung belum ada pajak ya. <tik> online semua dilihat, dilihat. padahal dia gak punya duit sepuluhnya juga gak punya duit karena orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan pasangan kita Kemudian diantara hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa menemukan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan Sakinah Ini sering disampaikan tapi tidak mengapa kita saling mengingatkan. Terkadang kita lupakan. Ingat bahwasanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Allah menyimpan kesempurnaan hanya untuk di surga. Semua hal tidak ada yang sempurna. Mobil tidak ada yang sempurna, rumah tidak ada yang sempurna. Ustadz tidak ada yang sempurna. ya Istrinya tidak ada yang sempurna, suami tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Makanan tidak ada yang sempurna, minuman tidak ada yang sempurna. Sempu kesempurnaan cuma ada di akhirat. Allah sengaja membuat. Menjadikan hal hal ini tidak sempurna. Agar seorang merindukan apa? Kesempurnaan. Ya. Maka kalau kita tahu tidak ada yang sempurna. Nikmatilah. Sesuatu yang tidak sempurna tersebut. Kalau kita berharap kesempurnaan. Kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah sakinah Kalau suami kita punya sarah. Tidak banyak, ya wajar, demikianlah laki-laki. Kalau kita melihat wanita istri kita punya kesalahan, wajar. Dia wanita manusia. Oleh karena cerita yang saya sering dengar dari Syekh Abdurrazzak berulang-ulang, kalau dia sudah berbicara tentang keluarga, dia selalu bercerita tentang Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. tatkala ditanya oleh seorang lelaki pemuda yang menceraikan istrinya gara-gara perkara sepele. Gara-gara perkara sepele. Maka Syekh bin Bas berkata, Wais yang pemuda. Kalau kau berharap bidadari, bidadari cuma di mana? Di surga. Ya. Kalau di dunia tidak ada bidadari, ya bidadari, bidadari, bidadari di Sukabumi, bidadari dari Makassar, bidadari dari Jawa. ya Tidak ada yang sempurna, yang sempurna cuma di surga. Pasti ada kekurangannya. Dengan demikian, tatkala muncul kesalahan dari istri kita, dari pasangan kita, de suama kita, maka segera yang pertama kita lakukan, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Kita benamkan kesalahan ini dalam lautan kebaikannya. istri kita misalnya salah, dan dia pasti punya salah. Kita segera ingat kebaikannya. Dia ibunya anak-anak. Waktu saya sakit, dia yang ngurusin. Waktu saya ngelamar tidak punya duit, dia mau terima saya. <laughs> ingat itu semua ya. Ingat. Ingat semua itu ya. ya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau saya sakit, dia yang bijit ya. Dia yang ngurusin makanan saya, dia yang cucikan piring saya, dia yang ngurus anak-anak saya. Kalau ibu saya sakit dia yang ngurus ibu saya. Ingat serentetan kebaikan-kebaikannya sehingga kesalahannya 1 2 3 4 5 sampai 10 itu ringan di mata kita. Itu cara pandang yang yang benar karena tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat kelak. Ya. Demikian juga istri. Kalau sudah lihat suaminya punya salah, ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Suami saya yang berusaha payah mencari nafkah, luar pagi pulang petang cari nafkah. Ya. Suami saya yang belikan saya ini, suami saya yang belikan saya mahar, suami saya yang melindungi saya, suami saya yang terus kebaikan-kebaikannya. Ya. Adapun wanita yang celaka, penghuni neraka jahanam adalah neraka wanita yang hanya mengingat kebaikan hanya mengingat keburukan suaminya dan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iza ra'at minkah syai'an, Lau ahsanta ila ihdahun nadahra. Thumma ra'at minkah syai'an, Laq'alat ma ra'aitu minkah khairan qad. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jika engkau, wahai seorang suami, melakukan kebaikan kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian sang istri melihat satu keburukanmu, maka dia akan berkata, Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Ini wanita penghuni neraka jahanam. Yang hanya ingat keburukan dan lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Hati-hati ya. Kebaikan-kebaikan dilupakan, kesalahan-kesalahan suami diingat-ingat. Mas kamu memang begitu. Kamu pernah gituin saya pada tahun 2017. Kamu pernah pada tahun 2015. Waktu kita lagi kunjungan ke rumah ibuku kamu beginiin saya. Subhanallah ini wanita hafalannya kuat. Hafizah. Hafalan <tah> <tah> kesalahan kuat. Kebaikan-kebaikan suami tidak, di, tidak dihafal. Ya. Ini terkadang terungkap dari sebagian istri. Ternyata kamu tidak pernah mencintaiku. Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 10 ini, dari mana keluar semuanya ini? Tanpa cinta, begitu saja. Bagaimana tidak mencintaimu? Beratmu sudah 72, gimana Tidak cinta. saya Siapa yang kasih makan kamu kalau tidak cinta? <laughs> Jadi, hati-hati ibu-ibu. Ya, ingat. Tidak ada yang sempurna, kecuali di surga kelak nanti kalau ibu-ibu masuk surga bersama suami ibu masuk surga semuanya akan menjadi sempurna suami menjadi laki sangat sempurna wanita juga menjadi sangat sempurna baik diantara hal yang membuat kita untuk bisa menumbuhkan sakitnya dalam kehidupan rumah tangga diantaranya berusaha kita mencintai pasangan kita selain cinta tobi'i natural kita cinta kepada lawan jenis tempelkan juga kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai istri kita karena Allah. tatkala kita mencintainya karena Allah, kita sabar dengan kesalahan-kesalahannya. Kenapa saya cinta istri saya? Karena Allah. Saya cinta istri saya karena dia berkhidmah kepada saya. Saya cinta kepada istri saya sholat. Istri saya rajin baca Quran. Istri saya ngurusi anak-anak saya. Saya mencintainya karena Allah. bukan Bukannya sekedar syahwat belaka. Istri juga terhadap suami demikian. Kalau kita hanya cinta karena syahwat, itu akan pudar. Istri kita kalau sudah 45 sudah 50 sudah mulai sudah mulai apa? keriput ya. Sudah mulai mau pasang macam-macam kayak mau ini le. Like. Mau pakai apa namanya? bedaklah macam-macam lah, spidol lah enggak akan <laughs> berubah kondisi. Tetap saja keriput. Ya. apalagi sudah 60. Sudah capek, mencapai top tua ompong peot sudah mau diapain. Jadi kalau kita mencintai istri kita karena fisik ya itu hanya ya, tidak melanggengkan suatu apa? suatu kehidupan rumah tangga, tapi kita mencintainya juga karena Allah. Kita cinta dia karena Allah, kita perhatian sama dia karena Allah, kita disuruh menyayangi dia, Allah yang suruh. Kita disuruh untuk memuliakan istri kita karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat dia merasakan dia nomor satu. ya. Itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Istri pun demikian, ya berusaha mencintai suaminya karena karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita membuat pemikiran kita seperti itu Insya Allah kita lebih langgeng tatkala kita menjalani kehidupan rumah tangga kemudian dian antara hal yang bisa membentuk kehidupan rumah tangga yang sekinah jauhi buruk sangka jauhi buruk sangka di dalam suatu hadits riwa Imam Bukhari Mbak Bukhari membawakan hadis ini dalam satu bab, beliau beri judul, Bab La yaturku ahlahu laylan idha atalal ghaybah makha'fata an yatakha'wanahum au yaltamisa afaratihim Kata lima Mbak Bukhari, bab tentang janganlah seorang lelaki pulang malam-malam hari setelah lama dia meninggalkan istrinya. Jadi kalau dia mau pulang siang hari, kalau dia masuk pintu, ketuk pintu, jangan malam hari. Sudah ninggalin istrinya seminggu, dua minggu. Kalau pulang jangan malam hari, tiba-tiba ketuk pintu. Kenapa? Khawatir dia akan mendapati hal-hal yang tidak dia sukai. Atau khawatir dia akan terlihat seakan-akan mencari-cari kesalahan-kesalahan istrinya. Jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah r.a. berkata, Nabi an rajul Adalah Nabi s.a.w. tidak suka seorang laki mendatangi istrinya di malam hari. Artinya pulang dari safar, kemudian mengetuk pintu rumah di malam hari. D'alem riad yang lain kata Nabi SAW, Hattat, Tam tasita, Al mughiba wa tastahidda al mughiba. Al mughiba. Kata Nabi SAW, Sampai, Kalau dia pulang di siang hari, Agar istrinya, Bersiap-siap, Sehingga, Dia bisa menyisir rambutnya, Karena kebiasaan dia nyisir di siang hari, Atau maaf, Dia bisa mencukur bulu kemaluannya, Untuk menyambut kedatangan Apa? suaminya, tapi kalau dia datang dadakan malam hari istrinya tidak siap-siap dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar kata Nabi SAW la taliju alal mughibat fa inna syaitana yajri mimbani adam majrodam janganlah seorang datang tiba-tiba di malam hari, mengutuk pintu masuk, bertemu dengan istri yang sudah lama dia tinggalkan, kenapa? bisa jadi timbul seudhan, kata Nabi fa inna syaitana yajri mimbani adam majrodam, karena syaitan masuk Mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Kenapa kalau dia pulang malam, tiba-tiba istrinya merawat, timbul, ini istri saya kok begini, kok begini. Atau dia dapati mungkin kondisi yang tidak menyenangkan, timbullah su'udhan. Maka Al-Hafib ibn Hajar, ta'tkala membahas hadits sini dia memberi faedah, وَفِهِ تَحْرِضُ عَلَى تَرْكِ تَعْرُضْ لِمَا يُجِبُوا سُعُدْ ذَنْ بِالْمُسْلِمِ Hadits ini menunjukkan seorang hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat seorang berburuk sangka kepada seorang muslim yang yang lain. Maka Nabi melarang seorang lelaki pulang di malam hari tiba-tiba, khawatir dia mendapati kondisi yang tidak menyenangkan, akhirnya dia buruk sangka sama istrinya. Ini dalil bahwasannya kehidupan rumah tangga, jangan dibangun di atas apa? Buruk, buruk sangka. Barang siapa yang hidup rumah, kehidupan rumah tangganya, dibangun di atas buruk sangka kepada pasangannya, maka mereka menderita bayangkan kalau seorang istri tiba-tiba jadi didetektif ya, suaminya pulang, terlambat sedikit, mas kenapa pulang, terlambat 10 menit, kenapa mas diberhentikan depan pintu detektif, diinterogasi seperti ini apa enak hidup seperti ini, punya istri seperti ini, detektif nanti suaminya ditelepon, gak angkat-angkat lagi bicara, mas, lama sekali bicara sama siapa sih Coba sama siapa? Apa yang dibicarakan? Detektif. Apa enak? Punya istri seperti ini. Sangat tidak enak ya. Pulang hapenya dibuka. Nah mas ini apa ini mas? Ini kenapa dihapus mas? <laughs> ini sari siapa ini? Sari. Sari Fudin mas. <laughs> Semuanya diperiksa. Apa enak hidup seperti itu? Pulang-pulang sudah niat baik. Pulang lebih cepat biar ketemu istri. Loh, Mas kok pulang lebih cepat, Mas? Ada apa, mas? mas? Ya buat kamu pulang lebih cepat sudah dicurigai lagi. Sayang bulan ini gaji papi sekian. Papi ini pasti ada yang disimpan. Tumben lapor-lapor gaji, repot. Jadi semua salah kalau seorang sudah rumah tangga dibangun di atas apa? Kecurigaan. Oleh karenanya Banyak ulama yang berfatwa tidak boleh istri membuka HP suaminya. Mohon maaf, iya, iya. Saya hanya nukil fatwa ya. <laughs> Kenapa? Karena dengan membuka HP, sang istri akan banyak su'zan. Kita boleh curiga kalau memang ada dalilnya, ya. Sebagaimana waktu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi melaporkan kepada ayahnya Nabi Yaqub bahwa sesunya Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala, dibunuh oleh serigala, kemudian mereka datangkan bukti, mereka pulang di malam hari, dalam kondisi menangis, Wajau ala kemudian mereka datangkan, baju yang sudah berlumuran dengan darah, waktu baju tersebut diterima oleh bapaknya, Nabi Yaqub, Nabi Yaqub langsung curiga, Nabi Yaqub mengatakan, bal lakum ini tidak benar ini, kenapa dia mendapati ternyata, baju Nabi Yusuf tersebut, Penuh darah tapi tidak robek-robek. Padahal kalau orang diterkam serigala harusnya bajunya apa? Ini serigala baik kayak apa ini? Kok tidak dicakar-cakar Nabi Yusuf alaih saham. Maka seperti itu boleh seorang apa? Curiga. Nah, tapi kalau tidak ada apa-apa tahu tau. Buka HP. Setiap hari periksa HP. Apalagi pulang dari safar periksa. Ini tidak benar. Bahkan saya katakan tadi sebagian ulama berfatwa ini hukumnya apa? Haram. Dan ini merusak kehidupan rumah tangga merusak kehidupan rumah tangga ya. apalagi sebagian suaminya bercanda tentang poligami sama kawannya padahal penakut, cuma bercanda-bercanda sok jagoan <laughs> akhirnya dibaca oleh istrinya ngamuk, wah, wah, wah. akhirnya jadi berani dia poligami tadinya dia takut, lihat istrinya kayak gitu dia berani poligami, ngapain gak boleh ya. jadi hati-hati ibu-ibu -hati ya, ibu -ibu ya kalau suami anda alhamdulillah saleh dan macam-macam ya. Anda tingkatkan pelayanan sama suami, tunjukkan cinta kepada suami, ya. Jangan hidup dengan di atas kecurigaan, enggak boleh. Apalagi syaitan. Saya kan sudah sampaikan berulang-ulang bahwa syaitan program utama syaitan adalah menceraikan suami dengan istri. Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma, thumma yab'athu sarayahu." Fa adainahum minhu manzilatan azamun fitnah fa ji'ahdhum fa yaqulu ya fa'alt kadza wa iblis meletakkan singgasananya di atas air kemudian iblis mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia anak buahnya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya maka datang anak buahnya ngelapor iblis saya sudah gini gini kata iblis belum saya sudah gini gini belum sampai ada yang datang iblis la azalu bihi hatta farraqtu baini wabainum ra'atihi. Saya selalu mendekati sang lelaki, sampai akhirnya saya ceraikan dia dengan apa? Istrinya. Kata Iblis, ni'ma anta, ente setan yang hebat. ya Oleh karenanya, kita ini ingat, setan ingin kita berpisah dengan istri kita. Maka jangan sampai kita menjadikan berburuk sangka sebagai tunggangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini penderitaan seperti ini. Latih diri kita untuk khususan kepada istri kita. Kecuali dia melakukan hal yang sangat buruk Membuat kita harus curiga Kalau tidak ngapain kita curiga sama dia Haram tidak boleh kita curiga sama istri. Haram tidak boleh curiga sama Sama suami ya. Oleh karenanya agar kita bisa hidup Dengan sakinah antara Suami istri Jauhilah sikap Curiga Berburuk sangka ya Yang dilarang dalam Syariat Kemudian ini antara hal yang harus dijauhi selain berburuk sangka. Dalam kehidupan rumah tangga jauhi metode studi banding ya, jangan studi banding ya. Jangan kita bilang ya. Istriku kenapa kamu enggak seperti istri si fulana? Kenapa kau enggak seperti kakakmu? Kenapa kau enggak seperti adikmu? Kenapa kau enggak seperti ibumu? Istri aja dibandingkan dengan ibunya saja dia tidak suka. Istri dibandingkan dengan kakak adiknya dia tidak suka apalagi dibandingkan dengan istri orang lain. Sama seorang suami juga tidak ingin dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. Ya. Papi, kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti si Fulan? Suaminya, mari udah kamu kawin aja sama si Abu-Abu tadi. <laughs> menyakitkan tatkala seorang istri dibandingkan dengan wanita lain dan menyakitkan bagi seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan suami yang yang lain. ya Maka orang jika ingin hidup terram bahagia kalau melihat kekurangan istrinya maka dia nasehati istrinya tanpa membandingkan dengan wanita lain kalau seorang istri melihat kesalahan pada suaminya nasehati suaminya tanpa membandingkan dengan suami yang yang lain ya Oleh karenanya diantara kesempurnaan kenikmatan surga Allah sebutkan Allah siapkan bidadari yang mereka tidak pernah membandingkan suaminya dengan suami orang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala qsioto thofi Lam yatamithhunna insun qablahum wala jan Para bidadari yang menundukkan pandangan mereka mereka tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya di surga tidak pernah melihat laki-laki lain bahkan Allah menegaskan lam yatamithhunna insun qablahum wala jan bahkan para bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan jin manapun dia tidak pernah disentuh lelaki tidak pernah lihat laki-laki lain bagaimana dia bandingkan suaminya dengan lelaki lain Dikarenanya kalau kita memiliki istri tidak pernah banding-bandingkan kita dengan lelaki lain itu kebahagiaan. Kalau seorang wanita memiliki suami tidak banding-bandingkan dengan wanita lain maka itu kebahagiaannya. Maka jauhi uh, studi banding dalam kehidupan rumah tangga Kemudian di antara hal yang bisa membuat keluarga sakinah biasakan ucapkan kata-kata yang menyenangkan. Kalau istri melakukan sesuatu yang baik, bilang, syukran. Kita begitu mudah mengatakan kepada orang jazak al-lahir, jazak sedikit jazak al-lahir, sama enggak pernah jazak al-lahir. Dapert. Seben orang seperti itu. Apa susahnya istri kita sudah goreng? masih goreng, meskipun agak asil dikit. Kita jazak al-lahir. Enak. Cuma kebanyakan garam. Kan jangan bilang kemana saya makan di istri teman saya, enak masih goreng waduh oh, ini, bahaya seperti latih diri kita untuk subhanallah istri itu kalau kita bilang dia jazakir akhirat dia senang syukuran habibati bahkan begitu pentingnya hari ini sampai syariat membolehkan dusta demi untuk menemukan cinta kasih atas suami istri, padahal dusta itu dosa besar tidak halal bagi seorang momen berdusta, tapi kata nabi لا يهل الكذب إلا في ثلاث Tidak halal dusta kecuali tiga perkara fil الحر Dalam berperang boleh dusta Yang kedua في الإصلاح بينا ذاتل بينا mendamaikan orang yang bersengketa Dan yang ketiga كَلَمُ رَجُّلِلَ مرَعْتِي وَكَلَمُ مَرَعْئِلَ زَوْجِهَا Seorang lagi berbicara dengan istrinya Atau istrinya ngobrol dengan suaminya Ini boleh dusta Dusta dalam hal apa? Dalam hal menumbukkan cinta kasih Dalam hal menemukan cinta kasih. Bukan dusta dalam hal menjatuhkan hak istri. Ini enggak boleh. Ya. Dia tidak kasih nafkah sama istri. Mana mas kok enggak ada nafkahnya? Aduh saya enggak dapat gaji. Padahal dia ada gaji. Ini dusta yang haram. Seperti ini. Tapi kalau dusta untuk cinta kasih sama istri enggak ada masalah. Ya. Ya. Apalagi perkataan yang benar yang itu menunjukkan cinta kasih. Ia zakil l'akhir. Kita beri penghargaan kepada istri kita istri kita sudah mejid-mejid kita, syukron istriku dan kalau nanti Abi belikan emas insya'Allah ya. Seperti itu ya. Bahkan kita boleh tadi gombal, berbohong, istriku kau wanita tercantik di dunia ini. Ah, masa sih mas, masa sih. Dia tahu kita bohong tapi dia begitu. senang Kita jelas ini bohong nomor satu, bilang istri kita tercantik di dunia jelas bohong. Tapi dia senang-senang ajak. Ya. Ya, kamu tercantik waktu saya lagi tidur nggak ngelihat <laughs> jadi kita boleh ya kita boleh seperti itu kalau dia masak-masakan kita puji masakannya kalau dia berias kita bilang Masya Allah kamu beda hari ini lebih cantik ya dia senang dipuji wanita tuh senang dipuji lelaki senang dihormati Kapan lelaki menunjukkan pujiannya kepada istrinya dia akan semakin sayang kepada suaminya Kapan sang wanita menunjukkan penghormatan kepada suaminya suaminya akan sayang kepada istrinya Namun terkadang dua-duanya hilang. Istri tidak hormat kepada suami dan suami juga jarang memuji istri ya. Jadi ya latih diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kita kepada istri, kecintaan kita kepada istri. Nabi sallallahu alaihi waktu ditanya man nasi ilaika, siapa orang paling kau cintai kata Nabi? Aisyah. Rasulullah mengatakan apa? Aisyah. Jadi dan saya saya sering, sering sampaikan eh, ya ikhwan para pelaku maksiat tukang zina mereka pandai romantis sama pacarnya pada teman zinanya kenapa kita yang orang Islam yang dicontohkan oleh nabi kita tidak romantis sama istri kita kenapa tidak romantis sama pasangan kita kita kalah dengan para pezina dengan para pembohong para pelacur yang mereka lebih pandai romantis ya ya underline karenanya seorang berusaha menunjukkan cintanya kepada istri dengan tutur kata yang yang lembut ya. Sering kita mengatakan jazakilah khairan, terima kasih ya. Syukran habibati. Sering kita ucapkan gitu, itu lebih baik daripada sekuntum bunga mawar yang kita belikan tiap bulannya. Kata-kata itu sangat penting dan itu punya pengaruh luar luar biasa dalam keromantisan sakinah dalam kehidupan rumah-rumah tangga ya. Kalau perlu kita tulis syair, kita kirim buat apa? Istri kita ya. Hmm. Kalau enggak bisa pintar tulis syair, cari syair-syair di tulisnya. Baik. Hadirinahatara, Ahmad Tila Subhanallah, saya rasa sampai di sini saja. ya Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ala alam Semoga Antum dan kita semua bisa menjadi pasangan suami istri yang sakinah. Yang bahagia di dunia sampai di akhirat Kelak, jangan lupa dalam salat malam Doain istri, istri juga Dalam salat malam doakan apa? Suaminya, sisikan waktu untuk Doakan keluarga Bagaimana sikap seorang istri Yang suaminya kembali kepada agama Sebelumnya, sebelum mereka menikah Padahal mereka menikah Telah puluhan tahun, selama 20 tahun Dan sikap suaminya pun baik dan mendukung kegiatan ibadah istri anak-anaknya. Saat ini sang istri pun mulai hijrah dan Syari dan apa yang harus dilakukan sang istri menyikapi suaminya tersebut. Sang suami sudah menyatakan sikapnya dan tegas bahwa tidak bisa menjalani agama Islam. Kalau dia baru saja murtad, dia berarti murtad. Dia tadinya bukan Islam, kemudian masuk Islam menikah. Berjalani kehidupan 20 tahun, kemudian dia mur murtad. Kalau dia murtad, baru waktu yang singkat berjalan didakwahi, semoga dia kembali kalau ternyata dia tidak mau kembali dan dia menyatakan saya tidak akan menjalani agama Islam saya akan kembali kepada agama saya maka wajib bagi istri untuk cerai harus meninggalkan apa? suaminya, bahkan bukan cerai lagi, ini terputus hubungan pernikahan secara otomatis dalam syariat Islam, maka dia harus menjauh istrinya, tidak boleh digauli oleh suaminya mohon maaf suamiku, ini aturan Islam dia harus sabar menghadapi, itu ujian hidup ya. kecuali kamu berubah ya kalau enggak selesai ya. Tidak bisa. Meskipun suaminya baik, meskipun suaminya mendukung ibadahnya ibadah anak-anaknya tapi ini aturan Islam. Bahwasnya kalau suami murtad maka pernikahan otomatis sahabat ter terputus. Apakah benar hadis yang menyatakan bahwa kalau seorang suami yang sering membuat istrinya menangis maka rejiki suaminya akan berkurang saya baru dengar hadisnya kalau ada mudah-mudahan soheh tapi saya baru dengar hadisnya terkadang ada hadis-hadis yang menyenangkan tapi ternyata apa? zaif ya, seperti ada hadis barang siapa, wanita mana saja yang bersabar kalau suaminya poligami dia masuk surga firdaus seandainya hadis ini soheh saya akan sebarkan tapi hadisnya apa? tidak ada, repot ini sama ya. yang jelas suami kenapa menyakiti hati istrinya saya tidak tahu hadits ini tetapi kalau secara secara syariat sangat mungkin karena diantara yang menghalangi riszki adalah dosa-dosa kalau suami sering menndolimi istrinya membuat nangis istrinya tanpa sebab yang benar menyakiti hati istrinya maka dia berbuat dosa menndolimi istrinya khawatir memang akan terganggu usahanya Allah alamab tapi saya baru dengar hadis hadits ini ya Kalau ada ustaz yang menyampaikan hadis seperti ini, tanyakan ustaz dalam buku mana hadis ini ya. Tanyakan. Siapa tahu ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, ustaz tersebut akan ditegur bahwa ini hadis yang tidak tidak benar ya. Saya sering berjalan pagi jalan kaki. Saya dengar orang ceramah. Setiap saya dengar dia ceramah, dia nyampain hadis-hadis palsu. <laughs> ini hadis dari mana? Ngomong sembarang seenaknya. Yakini agama ya, yaki. Tidak boleh anda bicara sembarangan. Kalau ada hadis sebutin, kalau enggak ada, enggak boleh bicara naik bersabda. Kalau kita bilang, mohon maaf, kita bilang, Pak Presiden ngomong gini, ternyata benar. Enggak benar. Ini kan ngawur. Padahal Presiden tidak ngomong gitu, kemudian kita bikin hoax, kita bilang Presiden ngomong gitu. Enggak benar. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa Tapi, apa lagi yang bertanya? Langsung boleh, ya? Ada lagi? Mungkin dari Anasat. Hehehe. Uh... <laughs> misalnya nih Stad, misal hmm. ada seorang suami istri terus suaminya poligami gitu Stad, Masya Allah terus dia dusta bilang katanya gak kawin lagi gitu, nah terus ketahuan nih Stad, hmm. disuruh cerai berarti dia nah, gak pandai berdusta itu? nah dia dusta <laughs> <laughs> nah terus cerai, tapi ternyata gak diceraikan Stad, tapi dibilang sama istrinya udah cerai, nah ini apa dusta kayak gini diperboahin gitu jadi double dusta gitu Nah saya bilang, orang kalau poligami ya, Mungkin boleh awal dia menyembunyikan Tetapi tidak boleh disembunyikan selama-lamanya Dia harus sampaikan Sunnahnya kalau orang berpoligami tidak menyembunyikan Sunnahnya demikian Dia harus Makanya yang poligami harus punya mental ya Kalau ternyata penakut Ya Ngomong besar aja Geledek terus gak ada hujannya guntur kita dengar tiap hari tapi hujannya gak pernah turun <laughs> maka saya bilang Ikhwan ini nasihat dari seorang Syekh orang yang mau poligami ada dua model orang yang poligami dua model yang satu dia ingin poligami karena benar-benar dia khawatir dirinya takut terjumus dalam maksiat takut melihat hal-hal yang haram atau dia punya tujuan yang benar-benar saya ingin punya keturunan yang banyak, saya ingin pokoknya tujuan yang syarih i dia khawatir dia terjurut masalah maksiat maka hendaknya dia poligami dan tidak peduli apa yang terjadi, paham karena menyelamatkan agamanya lebih utama daripada dia memperhatikan perasaan siapapun, kalau benar-benar dia seperti itu, kalau tidak poligami dia berzina maka hendaknya dia nekat bismillah, poligami, apapun terjadi dihadapi, tapi model kedua goyang-goyang saya ingin tambah senang aja tambah ini, tambah ini, tambah anu, tambah masalah hehehe <laughs> Kalau dia ragu-ragu, modal tidak cukup, tidak berani mengumumkan poligaminya, macam-macam permasalahan, mending dia mundur sejak awal. Daripada banyak permasalahan. Tuh kan saya sudah bilang apa. <laughs> ya, kalau orang sudah takut masyarakat, apa ya sudah, poligami, apa yang terjadi. Tapi kalau ternyata dia, Alhamdulillah, dengan keluarganya bahagia. Cuma dia terprovokasi sama orang. ya, ya Bukan karena sesuatu yang benar-benar dari dalam hatinya akan oh, mending dia tidak usah karena akan banyak masalah yang yang timbul. Saya katakan bahwasanya kalau orang poligami, sunnahnya dia tidak menyembunyikan. Nabi apa poligami diam-diam? Tidak. Bahkan Nabi bikin walimah. Karena diantara sunnahnya menikah ada apa? Walimah, diumumkan agar orang tahu. Ya, saya sudah punya istri dua, Saya sudah punya istri 3, ya. Sehingga yang mau mendaftar ngerti oh masih ada satu kosong. Ya formulirnya masih satu kosong, tiga sudah terisi. Tapi kalau sempoligami diam-diam, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi seperti tadi, cekcok. Akhirnya bohong sana, bohong sini, hidup penuh dengan kebohongan, ya. Bohong istri pertama, bohong istri kedua, anak-anak dibohongin, ya. Dan macam-macam kejadian, ya. Akhirnya yang jadi masalah tatkala timbul percekcokan, akhirnya istri pertama benci sama istri yang kedua. Ya akhirnya, jangan bilang istri tua, istri baru, jangan banyak yang sensi ya bilang istri yang satunya dan istri yang satunya dua-duanya istri satu <laughs> akhirnya apa berkelahi antara istri yang satu dan istri kedua akhirnya perketikaan tersebut berlanjut kepada ribut itu musibah, kita musibah nanti di alam barzah, kalau begitu caranya dan bahkan sebagian orang meninggal akhirnya ya dia tidak tahu kalau suaminya punya istri kedua akhirnya harta warisnya diambil seluruhnya tidak diberikan kepada istri yang kedua padahal ada anak-anaknya yang punya hak sama dengan anak yang pertama jadi itu terjadi ikhwan ini semua karena suaminya bahlul tatkala poligami tidak punya jati diri sebagai seorang laki, tidak punya mental, penakut terus anda berani poligami menanggung berbagai macam masalah seperti ini tidak adil badan miring dan macam-macam yang nanti hari kiamat maka seorang kalau poligami benar-benar gentle ya kalau dia sembunyikan di awal-awal saja, tapi jangan sembunyikan terus-menerus ya karena problemnya berat ya akhirnya tadi permasalahan timbul dan macam-macamnya jadi saya tidak menyalankan berpoligami dengan cara seperti itu ya alam <gulubu> <sweb> kalau niat kita semua punya niat hahaha <laughs> Cuma niatnya besar atau niatnya kecil, terkadang redup, terkadang hilang. Terkadang muncul tiba-tiba. Ya, ya ikhwan ya. Ya udahlah, gak usah banyak ngomong ya. Pertanyaan yang lain aja, saya juga malas jawab pertanyaan. Yang lain, yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Ada satu. Satu. Ustaz saya mempertanya, saya wanita berhijab. Jika suami saya menginginkan saya lepas hijab dan dia berkata, "Saya akan menanggung dosanya." Apa yang harus saya lakukan? Yang enggak bisa, ya. Kita enggak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Ya, la tu'at li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita taat kepada suami kita, Kita berdosa dan suami kita dapat dosa yang double. Dosa dia dan dosa kita juga dia yang pikul dan dosa kita tetap kita pikul. Ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada? Sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi rumah tangga yang sakinah, dikumpulkan di dunia dan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahi hamdika wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.